シーラーさん saya bilang pemerintahnya males ya karena pemerintah kita lebih banyak mau libur, ribu-libur terus biar gak libur, kontribusi n gak g ada tapi minta gajinya tetap bakat jadi ketimpulannya pemerintah kita males aja mau banyak libur, terima kasih ya baik Pak r u d i s i l a k a n s i a n g s i l a k a n Pak Iya saya hanya mengomentari jika l memang pengen cuti bersama tolong semuanya itu diliburkan saja jadikan libur nasional kalau kayak seperti ini Uh, sulit banget kita sebagai pengusaha apalagi bank-bank itu katanya buka jadi b i n g u n g l a n pemerintah kita yang serba bertangan dua ini terima kasih、May. ya baik Pak Hamza silakan ya、oh, konsistensi pemerintah semuanya dimulai dari kalau pemerintah bawah sampai ke atas itu konsistensi s y a g a k ada jadi、oh. oh, oh. b u a t p e r c a n t o h a n Like right. 私 は, は, は、yeah、このようには私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 パーリングのプラパーカーのパーリングのパーリングのパーリングのパーリングのパーリングのパーリングのパーリングのパーリングのパーリングのパーリングのパーリングのパーリングのパーリングのパーリングのパ Kalau nggak kerja begini, libur uang susu buat anaknya nggak ada, gitu. Kalau bagi karyawan, bagi pegawai negeri yang gajinya besar sih, nggak masalah. Libur melulu ya, kita jalan-jalan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Leo. Ibu Wibi, selamat siang. Silakan, Ibu. Saya mendukung ya, soal gini. Orang kerja itu udah tekanannya cukup keras untuk negara-negara berkembang ini. Jadi janganlah pengusaha-pengusaha itu terlalu... Kulit gitu, karena l i gitu t k mereka juga udah neken gaji orang kecil-kecil gitu Jadi saya dukung、e, Kalau bisa malah Jumat itu udah setengah hari Salah satu minggu libur gitu aja Ya baik Ibu i b i terima kasih Selanjutnya Pak Joni s i l a k a n Pak nah, Kalau menurut saya ya、uh, Saya sendiri seorang karyawan ya Profesional gitu ya sendiri,、uh, Kalau terlalu banyak libur itu kan Tanya santainya nanti 私は何ですか サクラスコンジュート。 サラブキジャンバー Oke、okay, baik terima kasih Pak Hari Pak Johan silakan Pak itu sebetulnya si mau libur mau, mau n g g a k musuh a di bersama itu itu kan walaupun liburan itu potong cuti berarti k a r a m a n di pasta cuti sebetulnya yang yang yang mesti kita koreksi pemerintahan nggak ada kerjaan kok dia i t u mau n e n d r i n ya dari dulu sebetulnya k e a r a m a n nggak ada masalah. マサラ、リフトウェットソウティ、マランカラン、バサロキ、パサソウティ、ガナウダ、アウダウン、マウニモ、アボモ、バザラゴリフランガマナ、フランタリフューン、シングア、ソウティア、パクュラン、デルムカンカラン、ジュカロリフューリン、マラシバ。 Ya Pak, selamat sore Pak. i、yeah. Ya, komentarnya pemerintah ini m a l e s aja Pak, nggak mau kerja. Oke,、okay, terima kasih Pak Ispan, baik. Pak Antoni, selamat sore. Selamat sore. Silakan. i Ya, jadi menurut saya ya, kalau misalnya kebanyakan libur, itu bisa menurut,、uh, itu uh, kurang, kurang bagus ya kalau saya bilang. Soalnya di negara lain, itu yang sudah maju pun, itu liburnya nggak terlalu banyak. Saya lebih, saya lebih setuju, a a y l b i h s e kalau misalnya libur panjang itu dibanyakin. Misalnya libur lebaran, liburnya sekali libur satu bulan, dua bulan, saya lebih setuju seperti itu Ya, terima kasih Pak Antoni、hmm. Pak Adi, selamat sore Selamat sore s i l a k a n Saya rasa para pejabat kita ini usianya su sudah tidak produktif Jadi kalau bisa ke depan itulah yang produktif Terima kasih Terima kasih kembali Pak Adi Pak Manulang, selamat sore、hmm. s i l a k a n Ya, Saya hanya mau sampaikan ya Itu menurut saya tidak komitmen ya Artinya sudah dijadwalkan di kalender t e r u a e r u b a h lagi gitu Terlihat tidak perencana gitu Dengan baik、ya. Pak Indrianto, Pak Sore s i l a k a n Bapak a d u kita ini Kalau Hari Sabtu, Minggu, udah libur. Tahun itu 52 hari Minggu. Dan 52 hari hari Sabtu. Udah 104 hari. Ditambah lagi hari libur merah. Itu 17-18 hari. Jadi sudah 120 hari. Itu yang 120 hari adalah t bulan. Jadi kita efektif kerja cuma 8 bulan. Ditambah lagi tuti bersama dan lain sebagainya. Itu mau kerjanya jadi berapa persen s a t u tahun. Itu perlu disadari. Nah mungkin tidak sadar lah. Oke, cuma itu aja Bu.、Ya. Terima kasih.